Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Qala Allahu Azza wa Jal Fi kitabihil l-Karim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullaha Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhaha Fa inna kulla muhdathatin bida'ah wa kullabid'ati dhalalaha wa kulladhalalatin finnar ikhwati fillah rahimakumullah selama ini sudah sering kita menyebut dan mendengar nama al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullah Beliau adalah imam ahli sunnah Tokoh besar Bahkan masuk dalam daritan Tokoh besar di sepanjang masa Beliau adalah kudua Contoh dan teladan kita dalam banyak hal Ingin berbicara tentang apa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selalu disebut namanya di sana kesabaran keteguhan semangat untuk menuntut ilmu semangat untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW profil beliau sebagai seorang ayah selaku suami Semuanya ada di dalam Sosok Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Kita yang hidup di akhir zaman seperti ini mestinya Sesering mungkin Membaca kisah dan biografi Para ulama Terutama Mereka-mereka yang Menghadapi Ujian besar semasa hidupnya Keterasingan Kesendirian di dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita harus sesering mungkin membaca kisah para ulama terkhusus mereka-mereka yang telah berhasil dengan izin dari Allah azza wajalla melewati berbagai macam rintangan dakwah. Pada kenyataan yang kita hadapi sekarang ini untuk menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad s.a.w ternyata tidak mudah. Karena banyak pihak yang merasa kepentingannya terusik dengan dakwah sunnah yang kita sebarluaskan. Nah. Mengamalkan sunnah Nabi s.a.w ternyata jauh lebih tidak mudah lagi. Nah. Karena yang karena mereka yang berkomitmen untuk melaksanakan atau mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimalnya oleh mayoritas kaum muslimin sendiri dinilai aneh, tidak sama dengan keumuman dan kelaziman kaum muslimin lainnya. Ini sebuah tantangan, sebuah tantangan yang membutuhkan mentalitas kuat dari kita untuk melaksanakan. Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya siapapun kita Yang memiliki komitmen untuk Menyebarluaskan atau mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas menghadapi Sekian banyak pihak yang menentang, menolak, Membenci, memusuhi Jangan bersedih hati Tetaplah selalu Bergembira, optimis Percaya Dengan kuasa dan kekuatan Allahu Azza wa dan untuk itu semua langkah yang terbaik yang bisa dilakukan adalah membaca secara nyata, isi, menyebarluaskan, dan juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dihadapi oleh Ahlus Sunnah di zaman ini nah, Masih terlalu ringan Dibandingkan dengan yang pernah dihadapi oleh Ahlus Sunnah Di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal nah, Sekarang secara khusus kita di Indonesia Walhamdulillah nah, Berbagai macam kegiatan Secara langsung maupun tidak langsung Sebagai upaya untuk menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar umat kepada tauhidullahi azza wajal, menerangkan dan menjelaskan kepada mereka tentang haram dan bahayanya syirik. Dakwah yang disampaikan oleh ahlu sunnah agar kaum muslimin meninggalkan berbagai praktek bid'ah dan betul betul secara murni melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di negeri kita. Di negeri Indonesia ini banyak akses ke sana Kita dapat berbicara dengan bebas Menyampaikan, menulis nah, Allah Azza wa jal, Telah memberikan karunia yang cukup besar Untuk kita Dalam hal mengamalkan Serta praktek sunnah pun Walhamdulillah Banyak tempat di negeri kita Negeri Indonesia ini Akses untuk melaksanakannya Terbuka Walhamdulillah Walaupun kita juga tidak menutup mata bahwa tidak sedikit juga tempat daerah wilayah kampung yang secara tegas menolak dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyin. Nah, sekarang sekalipun dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyin kemudian ditolak, ditentang, dimusuhi, nah, kita tidak perlu berkecil hati, jangan pernah bersedih. Kenapa? Karena orang-orang yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kita di sisi Allah Azza Wajalla juga merasakan hal yang sama bahkan lebih nah, bahkan lebih nah, nanti dalam pertemuan yang kedua atau yang ketiga kita akan menceritakan gambaran secara ringkas seperti apakah dahsyat dan beratnya kaum muslimin Terutama para ulama dan terkhusus lagi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Betapa dahsyatnya. Nah, ujian yang mereka hadapi. Bukan hanya ancaman. Tapi banyak diantara mereka yang kemudian dihukum mati. Tidak langsung dihukum segera mati. Tetapi melalui berbagai macam siksaan terlebih dahulu. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak sampai ke sana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga nikmat dan karunia ini. Kita di Indonesia hanya sebatas cemohan. Hanya sebatas omongan orang. Untuk tindakan fisik jarang sekali terjadi. Sekalipun ada, jarang. Nah, Itu pun kalau terjadi tindakan fisik, aparat keamanan turun untuk menengahi. Bahkan ahlus sunnah menjadi korban selalu dibela. Walhamdulillah. Tapi coba bayangkan Seandainya kita hidup di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Yang dipaksa Untuk menerima dan meyakini Ideologi kufur Yang menyatakan Al-Quran adalah Makhluk Allah Azza jalan, bukan kalam, Bukan kalamnya Bukan firmannya Yang kemudian tidak setuju atau menolak Dengan ideologi seperti ini akan ditangkap Terutama tokoh-tokohnya Para ulama kawdinya Ditangkap, dicambuk disiksa dirantai dibelunggu dimasukkan penjara bahkan banyak dari mereka yang kemudian meninggal dunia nah, maka ada dua hal penting yang harus kita ingat selalu yang pertama haruslah banyak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberikan kesempatan untuk kita tinggal menetap di sebuah negeri yang banyak memberikan akses nah, banyak memberikan kesempatan untuk kita. Di dalam menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kedua. Saat kita. Terlibat dalam dakwah. Menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam Dihadapkan dengan berbagai macam. Rintangan. Nah, sekian banyak orang menghalang-halangi. Mencegah. Memfitnah. Menuduh. Ini dan itu. Jangan bersedih. Jangan berkecil hati. Sebab para ulama yang jauh lebih baik dari kita pun Pernah merasakannya nah. Alimam Ahmad ibnu Hanbal Rahimahullah Adalah teladan Yang harus selalu diingat Bukan hanya teladan Cukup sebagai teladan Tetapi kita mengangkat serta menetapkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang teladan Untuk kemudian diingat selalu Lalu diikuti Nah kita mengangkat beliau sebagai contoh dan panutan. Tetapi bukan sekedar formalitas saja. Panutan kita adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Abu Abdullah. Tetapi ternyata secara kenyataan kita tidak bisa menjadikan beliau sebagai panutan dalam hal kesabaran dan kegigihan untuk memperjuangkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadapan khalifah, Al-Mu'tasim, Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah, diikat, dibelenggu dengan rantai, bukan dengan tali biasa, dengan rantai. Nah. Al-Ghojo yang jumlahnya sekian puluh orang, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, Nah, dikondisikan dan diposisikan apa? Menakut-nakuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau terbelenggu, terikat di hadapan khalifah yang duduk di atas kursi. Nah, sekian banyak orang menguruskan pedang tajam. Nah, diarahkan ke tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada pasukan panah yang juga siap-siap melepaskan anak panah. Nah, Sebagian lagi, sebagian regu kemudian mempersiapkan tameng. Ini semua dilakukan oleh al-mu'tasim khalifah tersebut guna menakut-nakuti. Meneror Imam Ahmad bin Hanbar rahimahullah. Coba sekarang bayangkan, orang tua kurus, dibelenggu, diikat. Nah, kemudian sekelilingnya orang-orang dengan pedang terhunus, ini bukan sandiwara. Bukan skenario sinetron, bukan. Sungguh-sungguh terjadi Itu perintah dari Khalifah Al-Mu'adazim nah, Sebagian mengarahkan pedang tajam Dengan wajah bengis dan kasar Yang lainnya sudah siap Dengan busur gendewanya Dengan memegang anak panah yang sudah ditarik Dan siap dilepaskan anak panah ini Yang lainnya juga dengan perisainya Yang lain kemudian juga membawa cambuk Ini siap menghukum Imam Ahmad bin Hamar Rahimullah nah, Tuntutannya hanya satu Ucapkan Sampaikan Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Ini kan ideologi kufur Karena Al-Quran itu adalah kalamullah Firman Allah subhanahu wa ta'ala nah. Namun Imam Ahmad bin Hamil Rahimullah sabar nah, Sabar Dipaksa Itu provokator-provokatornya ada di saat itu Nah, Provokator-provokatornya ada di saat itu mereka mengatakan, cepat ucapkan saja. Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Nah Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimullah? Enggak. Tolong jelaskan, perintahkan aku. Perintahkan aku untuk mengucapkan sesuatu yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa ada dalam Al-Quran? Apa ada di dalam sunnah Nabi SAW? Keterangan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak takut Imam Ahmad Lantang berbicara Coba buktikan Kalau kalian bisa menunjukkan satu ayat Atau satu hadis Nabi SAW Yang menunjukkan Al-Quran adalah makhluk Segera saya ucapkan Kemudian beliau dicambuk cambuk dibukuli sampai kemudian jatuh pingsan Pingsan pun itu masih terus disiksa Ketika mulai tersadar Seorang provokator Ahmad bin Abi Duat mengatakan sambil berbisik, "Sudah Ahmad. Kamu bilang aja Al-Qur'an itu makhluk. Nanti aku jamin engkau akan bebas." "Tidak. Tunjukkan kepadaku satu ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk." Nah, luar biasa ikhwati fillah barakallahu Kita tidak sampai seperti itu. Kalaupun kita seperti itu, nasalullah keselamatan al dan afiah belum tentu kita bisa sesabar dan setegar Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah nah ini barakallahu fiikum sebagian kita baru diomongin orang baru dibicarakan dari belakang masih dituduh ini dituduh itu semangatnya untuk beragama lemah nah Komitmennya untuk mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad SAW Akhirnya Goyah kamu ini, kamu ini Cara berpikir kamu Jumut, kaku, beku Kamu mempermalukan orang tuamu Dibentak-bentak Dicacimaki oleh orang tua Oleh kakak, oleh adik Kenapa? Karena secara bentuk Zahir dan lahiri ya Ada diantara kita yang ingin Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu ya. alaihi wasallam Celana yang tidak di bawah mata kaki nah, Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya Tentu sebagai pelaksana pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perintahkan kita untuk Berpakaian Dalam hal ini celana, sarung tidak boleh di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki. Apapun alasannya, sombong tidak sombong, tetap tidak boleh. Nah, itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memanjangkan, memelihara dan tidak mencukur jenggot. Ini kan bentuk lahiriah. Saat keluarga besar berkumpul, di sana ada paman, bibi, kakek, nenek. Penampilan kita yang paling berbeda penampilan putra-putri kita, putra-putri kita juga tidak sama. Nah. Keponakan-keponakan kita yang putri-putri bajunya memilih warna yang apa? Warna yang terang bercahaya. Pink, ungu, biru muda, hijau muda, semua yang serba muda-muda-muda. Dengan berbagai macam pernak-perniknya, dengan bedak kinju, Rambut yang apa dibentuk disanggul dengan bandonya, perhiasan lengkap anting-anting gelang dan kalungnya, semerbak wangi. Itu keponakan-keponakan kita yang putri. Tapi anak-anak kita yang putri, masya Allah, kan itu semuanya serba hitam. Masih enam tahun, masih tujuh tahun sudah menggunakan jilbabnya yang lebar sampai menutupi apa namanya ke arah pinggang, kan itu. Tanpa gincu. Tanpa bedak, Tidak ada semerbak wangi dari putri-putri kita. Barakalahu fikum. Nah, yang lainnya pegang HP Android. Keponakan-keponakan kita. HP Android yang teknologinya sudah maju ini, ini dan itu. Anak-anak kita. Cuman. HP jadul aja enggak. Gitu. Yang lainnya cerita artis. Cerita tempat rekreasi, tempat wisata anak-anak kita tenang diajak bicara sama sepupu-sepupunya nggak nyambung kan itu apa tuh nggak tahu kan itu saat sang kakek bertanya ayo ini kelas berapa mss mbah mss perasaan baru kali ini deh dengar mss apa tuh mss ya Kakek tak enggak tahu. Yang lainnya SMP Negeri, SMA Negeri, kuliah di sini. Anak-anak kita mondok. Di pesantren. Aduh, Mulai, barakalauviku. Saudaranya mencibir, yang sana mencemooh. Kakeknya mulai marah-marah. Kamu ini. Nah, terah garis keturunan kita itu orang-orang berpendidikan udah mulai memberikan nasihat dan ujangan, nah baru kalau diomongin orang sudah enggak seneng sama kita walaupun kakak sendiri adik sendiri sudah, nah kurang respect dengan kita dan keluarga, nah, pulang ke rumah kok kepikiran dari tempat pertemuan sampai ke rumah di perjalanan juga kepikiran, nah semangatnya turun semangatnya lemah, astagfirullahalazim baru diomongin belum dicambuk. Baru dicemohoh dengan kata-kata Belum diseret dimasukkan ke dalam penjara nah. Baru dituduh dengan bahasa Yang merasakan sakit cuma telinga kanan dan kiri Kalaupun tembus masuk ke dalam hati Belum kita dicambuk sampai kemudian pingsan Dipukul dan disiksa Dibelenggu Berbulan-bulan Nanti akan kita sebutkan berapa lama Imam Ahmad bin Hambal di penjara Puluhan bulan Bukan cuma satu bulan dua bulan, tapi tegar, sabar, enggak. Al-Quran, Sunnah Nabi. Ucapkan ini Ahmad enggak Al-Quran, Sunnah Nabi. Mana buktinya? Diminta ucapkan Al-Quran itu makhluk Allah. Pokoknya kalau ada Al-Quran, ada Sunnah Nabi, saya baru mau ucapkan. Kalau enggak ada keterangannya dari Al-Quran, tidak ada keterangannya dari Sunnah Nabi saw. Mohon maklum. Nah, saya tidak bisa mengucapkannya. Ini kan pelajaran penting Barakallahu Fikum buat kita semua Terutama yang saya katakan di depan tadi Kita yang hidup di akhir zaman Perlu sesering mungkin Barakallahu Fikum membaca ya, Biografi para ulama Terkhusus dalam pertemuan kita hari ini Adalah biografi Alimam Ahmad ibnu Hanbal Rahimahullahu ta'ala ya, Agar hati kita terhibur Kemudian jiwa kita besar Dada kita lapang Jangan berprasangka buruk Jangan berpikiran sempit, tetapi yakinlah selalu bahwa siapapun yang konsisten, komitmen, memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW pada saatnya nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dihinakan di dunia maupun di akhirat. Itu tidak mungkin, mustahil asalkan seorang hamba itu benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dengan syarat ini, tidak akan mungkin dihinakan di dunia dan di akhirat. Walaupun sempat mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini, mengalami itu, suatu saat nanti, nah, suatu saat nanti, Allah SWT akan memberikan pertolongan, kemudahan, jalan keluar, untuk hamba-hambanya yang seperti ini. Sebagaimana yang dialami oleh Alimam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, beliau bersabar, tiga masa kekhilafahan berturut-turut mulai dari pemerintahan khalifah Al-Ma'mun dilanjutkan dengan khalifah Al-Mu'tasim Billah dilanjutkan dengan pemerintahan Al-Wathiq Billah tiga periode khilafah yang berbeda selama tiga periode khilafah yang berbeda ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sabar sabar sabar sabar terus sabar nah ajakan seruan godaan untuk melakukan pemberontakan secara langsung. Ditolak, ditepis. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal melarang. Jangan. Addima, addima, kata Imam Ahmad bin Hambal. Hati-hati jaga darah kaum muslimin. Jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Digambarkan sebagian ahli sejarah. Seandainya. Imam Ahmad bin Hambal menyerukan kaum muslimin. Untuk memberontak. Itu dalam hitungan hari. Kekhilafahan runtuh. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat kaum muslimin waktu itu sangat besar sekali kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kepercayaannya sangat besar, jadi mereka semua menunggu apa yang akan dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, itu yang mereka kemudian yakini. Nah, jadi kalau sananya Imam Ahmad memerintahkan ya, memberontak. Sebagian orang datang menemui Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan tawaran kita berontak saja. Nah, ini pemerintahan kekhilafahan yang Mewajibkan dan mengharuskan rakyatnya, nah, untuk meyakini ideologi kafir. Nah, ideologi kafir jelas-jelas kafir. Mengajak kepada kekufuran. Bukan cuma mengajak, mengancam mereka yang tidak tunduk dengan ideologi kufur. Bukan cuma mengancam, bahkan secara nyata menghukum dan mensiksa orang-orang yang kemudian tidak tunduk dengan ideologi kufur seperti ini. Ini sebagian orang mencoba merayu Imam Ahmad kita berontak saja Imam Ahmad melarang Jangan jaga darah Jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah Nah ini kan sabarnya luar biasa Tiga kekhilafahan berturut-turut Itu bukan waktu yang pendek Cukup panjang Sampai kemudian akhirnya apa? Berbuah hasil Kesabaran, ketegaran, keteguhan Istiqomah Keyakinan yang kuat. Nah, setelah al wathiq Billah meninggal dunia, digantikan oleh Al-Mutawakil Billah. Digantikan Al-Mutawakil Billah. Beliau adalah khalifah yang menjalankan roda pemerintahan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Mutawakil Billah. Orang-orang yang dulunya di penjara, dibebaskan. Karena komando kan di tangan khalifah Bawahannya ngikut aja Kalau khalifah bilang A ya semuanya bilang A Khalifah bilang B semuanya ikut B Al-Mutawakkil Billah Di atas sunnah Nabi SAW Khalifah yang keempat yang dialami oleh Imam Ahmad Orang yang dulunya ditangkap, dikeluarkan dari penjara Namanya direhabilitasi Didorong, diberikan akses Fasilitas untuk menyampaikan Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW Imam Ahmad pun seperti itu di rehabilitasi namanya ya. Kemudian dipersilahkan Bahkan diminta untuk mengajarkan kembali Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Bahkan Al-Mutawakim Billah nah. Memberikan Kucuran dana kepada para ulama nah. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal menolak Untuk menggunakannya sendiri Kemudian akhirnya beliau secara terpaksa menerima Tetapi langsung dibagi-bagikan kepada kaum fakir dan miskin Beliau sendiri satu dirham pun Tidak Menggunakan pemberian dari khalifah. Nah, Kemudian. Al-Mutawakim Billah. Sang khalifah. Mengganti semua menteri-menteri. Tadi yang para, para provokator tadi. Diganti semua. Diganti dengan seorang menteri yang terkenal. Menteri di atas sunnah. Yahya bin Aktham. Rahimahullah ta'ala. Sehingga sunnah tersebar. Subhanallah. Sabar. Selama tiga kekhilafahan berturut-turut. Dan kesabaran itu kemudian Allah Berikan ganti dengan yang jauh lebih baik Tanpa ada darah yang tertumpah Jadi kaum muslimin Sunnah kemudian hidup Di seluruh Antero daerah kaum muslimin Ini penting Untuk kemudian kita ingat Kita pelajari Jadi kita yang berada di dalam Apa namanya Di tengah sebuah keluarga nah, Di dalam Hidup berkerabat hidup bermasyarakat di sebuah tempat atau mungkin di apa namanya di kantor kita bekerja dan seterusnya istiqomah untuk menyuarakan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentu dengan catatan langkah dan caranya tepat, nah, tidak langsung frontal, tidak dengan cara yang keras, tetapi dengan cara yang penuh bijak hikmah pandai memilih kata, tidak terkesan menggurui dan mengatakan sayalah yang paling benar, tidak. Nah, tetapi dengan cara dan langkah yang tepat, barakallahu fikum nanti akan tiba saatnya di mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan dan kemudahannya. Wallahu a'lam bishawab. Iqodhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama yang menulis secara khusus biografi Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak sekali. Belum lagi para ulama yang menulis atau menyusun karya atau menulis nah, serta menyusun karya tentang biografi para ulama pasti di sana nama Imam Ahmad dimasukkan. Nah. Lalu kalau ingin dibaca ada ratusan lembar, bukan halaman, ratusan lembar halaman bolak-balik. Yang harus dibaca Satu persatu nah, Tiap baris, tiap paragrafnya Sangat sayang kalau ingin dilewatkan Kenapa? Sejak awal sampai akhir Semuanya adalah pelajaran Untuk kemudian bisa kita contoh Dan bisa kita tiru Namun secara ringkas Barakallahu fuhdikum pada pertemuan kita hari ini nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Termasuk Manusia terbaik Beliau berjiwa mulia Tata Bergaulnya Penuh dengan adab dan sopan santun nah, Sering menunduk Menundukkan pandangan Juga menundukkan Wajah Tanda ketawabuannya Rahimahullah Beliau adalah orang yang Berusaha untuk Meninggalkan hal-hal yang buruk Yang tidak memberikan manfaat nah, Orang yang sudah dekat Dengan Imam Ahmad bin Hanbal Pasti bisa menyimpulkan Orang ini yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Yang ada cuma mudhakarah terus Mudhakarah terus Mudhakarah itu mengulang-ulang hadis Nabi S.A.W Wadzikrus salihina Wadzuhad Siapapun yang dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal Pasti bisa menyimpulkan bahwa Sehari-hari Imam Ahmad bin Hambal nah, Adalah bercerita Tentang para ulama-ulama sebelumnya Orang-orang saleh, orang-orang yang zuhud Barakallahu fikir Itu kehidupan Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang tidak betah nah, Berada di dekat seorang ulama Yang terus Bercerita dan berkisah Sebagai bentuk motivasi Kepada mereka yang ada dan hadir saat itu Untuk meniru dan beribadah Namun dulu Yahya bin Main seperti ini dulu Al Hasan Al Basri, dulu Muhammad bin Sirin cerita. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan seorang ulama biografinya sampai puluhan halaman, kalau seratus ulama sudah berapa ribu halaman, dan itu selalu ketemu. Weh. Nah, enak kan punya teman seperti itu atau punya ustadz punya ustadz yang demikian, pas ketemu, eh, saya punya cerita satu ini, dulu Al Hasan Al Basri begini begini begini begini. Al Hasan Al Basri dulu pernah ditangkap. Nah, oleh pemberontak Ibn al-Ash'ad nah, Karena para penasehat Ibn al-Ash'ad ini Yang memberontak, mereka memberikan masukan Kalau ingin kaum muslimin itu Mendukung kamu sepenuhnya Kamu harus bisa membawa Memposisikan Al-Hasan al-Basri di sampingmu Kalau sudah ada Al-Hasan al-Basri Orang pasti manut itu Al-Hasan al-Basri itu tokoh yang sangat Dipanuti kok Oh iya, begitu ya Kirim satu kelompok, satu regu Al-Hasan Al-Basri diminta untuk bergabung dengan para pemberontak Beliau menolak Dipaksa menolak Sampai akhirnya ditangkap Ditangkap, diikat, dinaikkan di atas kuda Kemudian dibawa Nah, Untuk menemui Ibn al-Ash'af yang pemberontak itu Tetapi Al-Hasan Al-Basri rahim Allah berfikir terus Nah, Ini kalau misalkan betul-betul saya sampai ke sana Orang yang tidak tahu masalah melihat saya Ada di samping Ibn al-Ash'af Mungkin salah faham, salah kira, orang akan cepat menyimpulkan, oh ternyata para pemberontak itu didukung oleh Al Hasan Al Basri. Jangan sampai ini terjadi. Sampai akhirnya suatu saat dalam perjalanan itu, ketika melewati sebuah jembatan di atas sungai, sungai Dujilah, sungai yang cukup apa cukup lebar. Nah, beliau akhirnya apa? Berusaha untuk menjatuhkan diri dalam keadaan terikat ini. Beliau akhirnya menjatuhkan diri. Kedalam sungai piur sampai kemudian beliau selamat, rahimullah. Ini satu cerita, enak kan? Enak. Antum bisa bayangkan kalau dekat Imam Ahmad bin Hambal. Sayangnya saya bukan Imam Ahmad, jadi tidak bisa cerita. Antum jangan setelah ini Ustaz cerita dong, Ustaz cerita dong. Jangan, saya bukan Imam Ahmad. Karena saya khawatir ada ada anunya ini, ada efek baliknya nanti ini udah diceritain seperti itu terus antum ketemu saya atau ketemu ustaz-ustaz yang lain, "Ustaz, cerita dong." Cerita apa? Naam. Antum bisa bayangkan ya, ketemu Imam Ahmad, yang disampaikan Nabi Muhammad begini. Nabi Muhammad pernah bersabda demikian. Nabi Muhammad pernah melakukan seperti ini. Dulu Abdul bin Mas'ud, dulu Abdul bin Umar, Abdur bin Abbas begini, pernah begini, pernah gitu terus. Itu riwayat yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah orang yang berpenampilan tenang. Kata-katanya indah, baik. Nah, Kalau misalkan ada orang datang, beliau sambut dengan hangat. Siapapun itu. Tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda. Dikenal, tidak dikenal. Beliau ketika bertemu dengan orang lain menyambut dengan hangat. Ya seakan-akan waktu dan kesempatan itu hanya ditujukan kepada si tamu tersebut. Nah, kalau posisi yang seperti ini, orang kan merasa dispesialkan diistimewakan. Wah, oh, saya kalau ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, wah oh, saya itu begini, saya itu begini. Semua orang bercerita dengan hal yang sama. Naam. Kepada yang lebih tua beliau merendahkan diri. Nah, oleh sebab itu yang tua Malah memuliakannya Akhlak ilmu Sikap waraknya Sabar dan kekuatannya Di dalam menanggung semua Beban dakwah nah, Itu kemudian menjadi Contoh Kaum muslimin di zamannya Ikhwati filah rahimani Warahimukumullah Majlis yang diadakan oleh Imam Ahmad bin Hambal Itu selalu penuh dengan Sakinah, ketenangan Sungguh-sungguh dan serius. Nah, karena yang beliau sampaikan adalah hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga fatwa-fatwa dari ulama asalafusaleh. As nah. Yang seperti ini tentu ada sebab. Para ulama yang membahas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan bahwa. Sifat atau akhlak baik Imam Ahmad bin Hambal ini Cukup dipengaruhi Bahkan pengaruh itu Relatif besar dan dominan apa Dari faktor keturunan Nasabnya bagus Kedua orang tuanya Saleh dan salehah Ayahnya adalah orang saleh Muhammad namanya Muhammad bin Hambal Selama ini kita menyebut Ahmad bin Hanbal Itu dinisbatkan kepada kakeknya Hanbal itu kakek dari Imam Ahmad Sementara ayah Imam Ahmad namanya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ayahnya adalah orang saleh Orang baik Bahkan beliau semasa hidupnya Semasa hidupnya Imam Ahmad eh, Semasa hidup ayahnya nah, Ayahnya ini adalah seorang Termasuk seorang perwira Yang memiliki jabatan dalam kemiliteran nah, Kemudian ayahnya meninggal dunia ada yang menyebutkan saat Imam Ahmad masih dalam kandungan, ada juga yang menyebutkan saat itu Imam Ahmad sudah dilahirkan. Yang jelas tumbuh kembangnya Imam Ahmad bin Hamzah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Nah, sehingga yang merawat dan mengurusnya adalah sang ibu yang tercinta. Nah, ayahnya saleh, ibunya saleha. Nah, ini juga pelajaran penting Barakallahu Fikum. Ringkas saja. Kita sebagai orang tua yang menginginkan dan bercita-cita Putra kita saleh, Putri kita soleh Maka ingatlah selalu bahawa salah satu faktornya adalah Kesolehan ayah dan ibu Kalau ingin anakmu baik Jadilah ayah yang baik Kalau ingin anakmu baik Jadilah ibu yang baik nah, Karena anak secara umum dan fitrahnya Akan meniru dan mencontoh orang tua Nah, sejak kecil hidup prihatin Imam Ahmad Tanpa ayah Hanya seorang ibu Kehidupan mereka ditopang dengan apa? Dengan Hasil sewa dari rumah asli mirip mereka Rumah peninggalan ayahnya disewakan Sehingga mereka hidup dari Uang sewa atau uang kontrak itu Dalam keprihatinan Sang ibu mendidik, sang ibu mendidik, dan ulama mengatakan bahwa ini ternyata memberikan apa, menumbuhkan watak dan karakter yang akhirnya sabar. Nah, sudah terbiasa hidup susah, sudah terbiasa hidup menderita kalau bahasa kita, sehingga pada saat betul-betul menderita, yang saat itu karena ingin melaksanakan dan mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dianggap biasa oleh. Imam Ahmad bin Hamur Rahimullah. Beliau tidak kaget, tidak terkejut. Sejak kecil memang terdidik untuk memiliki tanggung jawab dan mas'uliyah. Kecerdasannya itu. Ulama mengatakan. Nah, dipengaruhi secara besar oleh kecerdasan ayahnya. Nah. Ikhwati fillah yang rahimani wa rahimukumullah. Maka. Untuk menjadi seorang. Alim Seorang yang dipanuti dan menjadi teladan Maka sebelumnya harus mengalami Hidup prihatin nah, Ini juga nasihat kepada santri Baik santri yang tinggal di sini Maupun santri kalong Yang ikutnya waktu daurah Mengajian umum seperti ini Sabar nah, Makan apa adanya nah, Asrama dan tempat tinggal juga Mungkin sumpek ya, Kotor barangkali Semuanya serba sederhana Serba susah Kamar mandi Ruang makan, ruang kelas Semua serba terbatas Tapi yakin itu adalah pendidikan Sebenarnya Karena pada saat kalian Wahai santri-santri Barakallahu fikum Pada saatnya Allah azza SWT mengangkat posisi kalian Menjadi seorang da'i Yang betul-betul terjun Secara langsung di dalam kancah dakwah bila tidak terdidik secara prihatin seperti ini. Susah. Nah. Sekarang antum bayangkan. Barakallahu fikum. Ustadz-ustadz -ustad kita. Hafidhahumullah. Nah. Yang kita kenal nama-namanya. Barakallahu fikum. Wafihim. Mereka kesabarannya juga luar biasa. Nah. Ada seorang ustadz. Sabar sekali. Nah, merintis dari awal. Nah, merintis dari awal. Kajian cuma satu orang, dua orang, sampai banyak. Yang kemudian tertarik mendapatkan hidayah melalui sebabnya. Kenapa salah satu faktornya? Sabar, hidup prihatin. Dari rumah menuju tempat taklim, naik motor sendiri, enggak ada yang jemput. Bensin bayar sendiri, motor rusak ya sendiri. Hujan-hujan pakai mantel, tetap berangkat sampai di tempat yang hadir cuma satu, itu pun takmir masjidnya yang biasa azan. Tetap taklim disampaikan. Naik bis, ompreng dan seterusnya. Nah. Posisi sedang sakit ya. Tetap juga berangkat. Kenapa yang dipikirkan umat? Barakallahu fiikum. Ada ini, ada itu, tidak. Kenapa sudah terbiasa hidup prihatin? Barakallahu fiikum. Nah Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Adalah contoh dan teladan untuk kita Dalam hal ini Salah satu sifat yang menonjol Dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Hilm Al-Hilm Al-Hilm itu Menggambarkan sifat yang Apa Sifat yang bijak Cermat Tidak tergesa-gesa Pemaaf, oh, ini bergabung menjadi satu dalam sifat Al-Hilm. Bisa dibayangkan Barakallahu Fikum, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, أَحْلَلْتُ الْمُعْتَسِمَ مِنْ Saya sudah menghalalkan, memaafkan Al-Mu'tasim binlah, atas darah yang mengucur dan mengalir dari tubuhku. Karena di zaman pemerintahan Al-Muctasin Billah, Imam Ahmad dicambuk, dicambuk, dipukul, dicambuk sampai berdarah-darah. Membekaskan luka. Sampai kemudian ada di bagian tubuhnya daging tumbuh yang harus kemudian dioperasi di masa tuanya. Rahimahullah. Kenapa disebabkan pedihnya siksaan itu? Nah. Siapa pelakunya? Artinya siapa yang memerintahkan Penyiksaan tersebut Al-Muqtasimillah Khalifah tersebut Al-Muqtasim Tetapi kemudian Imam Ahmad memaafkan Luar biasa Ini kan sifat yang menonjol sekali Tidak semua orang bisa melakukannya Jangankan melakukannya Membayangkan serta mencita-citakannya aja masih berfikir ah oh, enggak deh enggak Bakal tak afin deh Imam Ahmad Yang dimaafkan bukan cuma Al-Muqtasim Algojo-algojo, Al kepala sipirnya, semua yang terlibat dalam penyiksaan dan hukuman penjara itu semuanya Dimaafkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah nah. Ada orang bertanya, kenapa anda lakukan itu wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak ingin Nanti pada hari kiamat ada seorang muslim disiksa Allah karena saya Artinya ketika si A Memvolimi saya dan tidak saya maafkan Dia kan akan dihukum nanti pada hari kiamat nah, Kenapa dia dihukum? Karena saya tidak memaafkan dia Hak saya tidak saya turunkan Tidak hak saya pokoknya La Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan kepada kita Ahlaltul mu'tasima min dami Saya sudah maafkan Hal yang sifatnya pribadi Antara Imam Ahmad dan Al-Mu'tasim Bila, itu sudah dimaafkan oleh Imam Ahmad bin Hamzah. Ini sifat helem luar biasa. Nah, kalau kita wah, jangankan disiksa, jangankan dipenjara, dicubit aja, memaafinnya susah banget. Kan itu. Apalagi kalau sampai ditipu lagi, ditipu, dibohongin, kan itu, diulilimin, enggak ketemu besok di hari kiamat, ya itu hak anda silahkan, tetapi apakah anda tidak ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pemaaf itu, jauh lebih pemaaf dibandingkan seluruh manusia, masih ingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau dibenci, dimusuhi, disiksa sahabat-sahabatnya, beliau terusir bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad saw, sebagian sahabat bahkan terbunuh, siapa pelakunya orang-orang kafir Quraisy, jadi kejahatan mereka kan luar biasa. Setelah Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah, apakah berhenti sikap jahat orang-orang kafir Quraisy? Tidak, bahkan sampai terjadi kan beberapa peperangan perang badar perang uhud perang apa namanya perang handjak ya. peperangan terjadi antara kafir kuraish dengan kaum muslimin di madinah yang dipimpin oleh nabi muhammad saw artinya itu permusuhan yang terang-terangan ya. tetapi pada saat fathu makcah makcah diuasai dengan cara damai anuwa nah. nabi muhammad saw merintahkan kepada penduduk Mekah, siapapun yang masuk ke rumahnya, maka dia akan selamat, tidak akan diganggu. Nabi Muhammad masuk ke Mekah tanpa ada satu orang pun Quraisy yang berani keluar dari rumahnya. Nah, jadi suasana sepi. Yang ada hanyalah Rasulullah SAW yang di atas seraannya sambil tertunduk membaca Inna Fatahna Laka Fatham Muminah banyak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil tunduk, khusyuk Karena yakin kemenangan itu adalah kemenangan yang diberikan Allah Azza Wajalla. Sahabat-sahabat yang lain pun seperti itu tunduk khusyuk, bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Masuk ke kota Mekah. Tidak ada satu orang pun yang berusaha menghalangi, karena semuanya takut ada yang lari, ada yang betul-betul sembunyi di dalam rumah. Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy di rumah ini takut-takut, cemas. Apa ini? Apa besok? Hukuman apa yang mau dijatuhkan Muhammad? Mau disiksa apa kita ini? Nah. Pada saatnya Nabi Muhammad SAW kumpulkan mereka semua, kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad memaafkan mereka. لا أقول illa إلا كما قال يوسفل إخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Wahai orang-orang Mekah, hari ini saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada kalian. Kecuali hanya bisa meniru. Apa yang pernah diucapkan Yusuf untuk saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada kata kasar. Tidak ada caci maki buat kalian. Ya ghafirullahu lakum. Mudah-mudah Allah mengampuni kalian semua. Ith habu faantumut tolako. Silahkan pulang kembali masing-masing. Karena anda semua bebas. Tidak mendapatkan sanksi dan hukuman apa-apa. Dimaafkan. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam dimaafkan. Nah, beliau yang diusir dari kota Taif, diusir. Nah, bukan sebatas memaafkan Nabi sallallahu alaihi sallam pun bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka, didoakan. La alollaha yukri jumin aslabihim manyuk minubillahi wal yamin akhir. Barangkali nanti akan ada dari anak keturunan mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada al-yaumil akhir Didoakan oleh Nabi SAW Dan seperti itu juga para Nabi Ada seorang Nabi Dilemparin batu oleh kaumnya sendiri Sampai wajahnya terluka penuh darah Apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut Allahumma dikaumi Fa'innahum la ya'alamun Ya Allah berikanlah petunjuk Ampuni kaum dan masyarakatku Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti Mereka itu jahil ya Allah berikan hidayah petunjuk untuk mereka ya. menjadi hamba yang pemaaf itu pelajaran penting yang bisa diambil dari biografi atau kisah dari al Imam Ahmad ibnu Hamal rahimahullah. Ahlul Mu'jassima min dami Imam Ahmad bin Hamal rahimahullah adalah orang yang paling menjaga kehormatan diri tidak pernah sekalipun menunjukkan kesan Imam Ahmad memerlukan bantuan orang. Bukan sombong, bukan enggak bukan gaya, bukan. Tapi menjaga muru'ah, harga diri. Sehingga tidak terkesan membutuhkan, ingin diberi oleh orang. Nah. Kalau kita mah misalkan enggak punya jam tangan. Kan nah, itu Ketemu sama orang yang Ternyata jam tangannya gonta-ganti Karena dia lebih dari satu pengin punya jam tangan seperti itu nah, Itu kita Atau saya nah, Kalau kita ntar ada yang tersinggung Imam Ahmad Berpikir untuk memiliki apa yang ada Dimiliki orang, enggak Apalagi sampai mengucapkan kata-kata Yang mengusankan pengen Duh jam tangannya bagus ya Berapa sih harganya Ganti-ganti nah, Kok kemarin bukan jam tangan yang itu Kayaknya punya lebih dari satu ya Punya berapa? Lima Satu dong Itu tidak dilakukan Imam Ahmad Jangankan mengucapkan Berfikir saja tidak Barakalof itu Berfikir saja tidak nah, Punya tetangga Mobilnya bagus itu. Punya tetangga mobilnya bagus nah kita nggak punya mobil, adanya motor doang, alhamdulillah, nah motor cap doang, Merek doang kan, motor doang kan itu, suatu saat pengen nih kita apa, pet lah silaturahim ke rumah siapa gitu, tapi kalau naik motor nggak cukup, anak buntutnya banyak, bukan cuma tiga, tujuh kalau motor satunya nggak cukup, ibunya di mana, anaknya di mana? Pakai keranjang juga nggak cukup, kan gitu. Akhirnya ngomong sama tetangganya, pas ketemu di warung, diketemu di jalan atau pas di masjid, waduh, memang pak ya. Paling enak itu hari-hari begini itu jalan-jalan sama keluarga. Saya tuh pengen ngajak keluarga, satu semua, istri sama anak-anak saya. Cuman ya kalau motor kan nggak cukup pak ya, gimana ya? Pengen ditawarin mobil sama tetangga. Yang dia pikirkan tetangganya terus tanggap gitu respon, "Udah pakai mobil saya aja, Pak." Ini tunggu-tunggu gimana, Pak ya? Kayak gitu. Kalau pakai mobil mungkin enak, Pak ya? Ya enak lah, masa pakai mobil enggak enak. Tapi ditunggu-tunggu kok enggak ngomong juga, enggak nawar-nawarin juga. Ini contoh, barakallahu fiina, Imam Ahmad tidak pernah melakukan yang seperti itu. Jangankan bicara, mengesankan dalam bentuk sikap saja tidak. Nah, sampai barakalufikum orang-orang sendiri yang melihat apa namanya Imam Ahmad bin Hamal yang ternyata hidup dalam kesederhanaan kebersahajaan itu orang-orang ngumpulkan uang harta diberikan kepada Imam Ahmad tapi semua ditolak nah ditolak oleh Imam Ahmad bilang ndak perlu cukup maturnuwun kan itu ya cukup Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memiliki kekuatan untuk menolak? Yang pertama, karena ilmu beliau. Yang kedua, karena beliau yakin sekali mereka-mereka yang memberi padahal itu hadiah. Murni sebagai hadiah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal yakin mereka-mereka yang memberi lalu ditolak tidak akan sakit hati. Tidak akan berpikir buruk tentang Imam Ahmad. Nah, Penjelasan ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai nanti ada misalkan ada di antara antum terus saya kasih hadiah buku misalkan. Terus enggak Ustaz, saya enggak perlu. Nah, itu. Kenapa? pengen ikut-ikutan Imam Ahmad nih. Nah, itu. Ya, Anda siapa? Imam Ahmad siapa? Harus dipikirkan juga nanti kalau misalkan hadiah atau pemberian ini ditolak, kira-kira akan apa? membuat tersinggung yang memberi, sakit hati. Berperasaan kaburut atau apa. Atau kita memang ketahuan orang ini baik. Nah, tanpa ada ikatan apa-apa. Tiba-tiba datang ngasih ini, ngasih itu. Tentunya ini berbeda. Barakallahu fiikum. Lalu apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Walakinna hu yata'affafu fi adabin jamin. Fayarhanu mata'ah. Waya'kulu min arakijabinih. Wa min kasbi yadaih. Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata apa? justru kalau sedang membutuhkan biaya dan tidak ada uang di tangan yang beliau lakukan apa? menggadaikan barang perabot rumah tangga tapi tanpa bunga nah kalau di pekerdian kan pakai bunga ini betul-betul saya mau pinjam uang ini jaminannya nah, wayak gulumin aroh kijabi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau bekerja wa min kerja. Naam. Dan banyak hal yang beliau lakukan. Nah, jual beli dan seterusnya. Rahimahullahu taala itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu. Naam. Bagi sebagian orang mungkin pada saat tidak memiliki sesuatu itu adalah hari yang paling sedih, hari yang paling berat Tuh sedih ya. Dok, kenapa sedih? Tidak punya apa-apa nih Mau kemana juga tidak ada uang Mau makan apa juga tidak ada yang bisa dimakan Sedih banget Berbeda sekali dengan apa yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal Asarru ayyami ilaya Yaumun usbihu Walaisa indi syai'un Hari yang paling berbahagia Menurutku adalah hari di mana saat saya tidak punya apa-apa Nah, itu emang sampai apa itu imannya udah tinggi banget kami itu. Kalau belum tinggi jangan ikut-ikutan. Itu akhirnya dijual semua. Allah dikasih-kasih. Aduh, semuanya udah habis. Bingung ya Allah. Gimana ini? Iya, tingkatan percaya kita sama Imam Ahmad bin Hamal ya beda banget. Kan itu. Imam Ahmad Rahimullah sampai tingkatan seperti itu Hari yang paling berbahagia justru pas Tidak punya apa-apa Nah, Tapi mungkin kita bisa meraba-raba lah Meraba-rabanya itu begini Nah sekarang kita bisa Jawab secara jujur Pikiran kita Manakah yang lebih Tenang dan tidak bercabang Saat Uang kita pas-pasan Dengan saat uang kita banyak Ini dalam posisi normal lo ya jangan wow ya pas banyak Ustad jadi nggak usah mikir apa-apa wah jujur loh jawabnya kalau pas nggak punya uang akhirnya mikirnya di rumah aja yang itu tapi coba dapat rezeki 2 juta udah mikir mau dipakai untuk apa ya udah mulai mikir nih juta untuk beli durian untuk beli pakaian anak untuk oh kesana ya kesana oh udah tapi kalau nggak punya apa-apa rumah masjid rumah masjid makan Seadanya, tenang nah tapi jawabannya harus jujur Nah. karena beliau berprinsip rahimahullah innamahu ta'amun duna ta'amin walibasun duna libasin wa innaha ayyamun qalail. Beliau mengartikan hidup di dunia itu seperti apa? Kata beliau, makanan tapi sebenarnya bukan makanan. Pakaian padahal hakikatnya bukan pakaian. Hidup di dunia itu hanya beberapa saat saja, hari-hari yang sangat singkat. Nah, Orangnya miskin Tidak punya Tapi dermawan luar biasa Siapa? Ahmad bin Hanbal Kok bisa ya orang miskin kok dermawan? Kenapa tidak? Karena kedermawanan itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta Orang dermawan itu tidak selalu identik dengan orang kaya Orang miskin fakir pun bisa Mencapai tingkatan dermawan Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal nah, Karena apa yang beliau punya? Saatnya harus diberikan sebagai sedekah Hadiah diberikan nah, Punyanya 10 ribu Kasih 10 ribu Itu namanya dermawan Yang namanya dermawan itu tidak identik dengan dalam jumlah besar Kalau membantunya 100 juta 200 juta oh dermawan. Kalau kasihnya 10 ribu Pelit banget orang ini Tidak ditentukan dengan banyak Sedikitnya Tetapi seberapa Yang dia punya kalau dia punya 10 ribu, dia kasih 10 ribu. Ini dermawan. Kalau dia punya 200 juta, yang kasih cuma 100 juta, masih kalah dermawan. Sama yang adanya cuma 10 ribu, kasih. Nggak ada sisa, nggak ada. Ini untuk ukuran dermawan dan tidak dermawan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah seperti itu. Harun Al-Mustamli, seorang ulama terkenal ini. Namanya Harun, pangkatnya Al-Mustamli, gelarnya. Al-Mustamli itu seorang petugas yang menjadi juru sampai dari seorang guru itu namanya almustamli zaman dulu kan tidak ada apa namanya sound system seperti ini pengeras suara ya. jadi kalau misalkan dalam satu majelis para ulama kita kan sampai belasan ribu orang bahkan sebagiannya puluhan ribu orang dari depan sampai ke belakang sana kan tanpa alat pengeras suara nah sesuatu yang tidak mungkin maka ditunjuklah beberapa petugas yang bernama yang diistilahkan dengan mustamli Posisi mustamli diatur Kalau misalkan ini majlis Terdiri dari 10 ribu orang Nanti di beberapa titik Di apa Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai akhir Kanan, kiri nah, Itu semuanya diatur Misalkan saya sebagai seorang guru mengatakan Haddathana Ahmad bin Shu'aid Nanti petugas yang di sini dalam jarak suara yang bisa didengar mengulangi haddatsana Ahmad bin Shu'aib. Dilanjutkan lagi petugas yang lebih jauh lagi, haddatsana Ahmad bin Shu'aib. Tambah kecilkan suaranya. Paling belakang lagi yang paling terakhir, haddatsana Ahmad bin Shu'aib. Jadi semuanya yang hadir ikut mendengar lalu mencatat. Itu siapa namanya? Istilahnya apa? Al-mustamli. al -Mustamli. dihilangkan juga boleh mustamli. Nah suatu saat saya lupa di majlisnya siapa saat itu. Nabi Yazid bin Harun atau siapa? Wallahu a'lam saya lupa. Nah itu saking banyaknya orang hadir seratus ribu orang lebih hadir kan itu. Hadir itu pakai mustamli aja enggak enggak bisa. Masih aja berlagu ada dengar dari belakang itu. Ulangi. Bingung ini siapa? Harun. Iya Harun belum Harun al mustamli dipanggil. Nah, Harun al-Mustamli sendiri aja cukup gak perlu banyak orang sendiri aja cukup, kenapa? suaranya kencang, keras lantang, dan tidak serak-serak basah seperti saya ini jadi ngawas kali, haddah gana Ahmad bin Shuwaib dengar semua, maka gelarnya al-Mustamli Lah, Harun al-Mustamli ini itu cerita sampingan Harun al-Mustamli ini bercerita lakitu ahmada faqultu indana shay'un fa'atani khamsata dirham saya pernah berjumpa dengan Ahmad bin Hambal lalu cerita wah saya enggak punya apa-apa sekarang habis-habisan habis-habisan Imam Ahmad memberi 5 dirham 5 dirham itu diberikan Imam Ahmad setelah diterima kata Imam Ahmad ma indana ghayruha kata Imam Ahmad saya sudah tidak punya apa-apa lagi semuanya sudah saya kasihkan buat kamu ini dermawan bukan? Dermawan. Lima dirham itu terbilang sedikit. Lima dirham itu terbilang sedikit. Nah, tapi semuanya diberikan Imam Ahmad. Diberikan Imam Ahmad kepada Harun Al-Mustamli. Al Rahimullah Ta'ala. Sebelas kurang seperempat. Sesi pertama sudah cukup dulu. Emang dengar cerita itu enak. kan gitu. Tapi kita juga harus mendengar cerita yang lain. Tentang Asyik Muhammad bin Abdullah Rahimullah. Kan gitu ya ada usai tadi yang sudah siap karena pertemuan kita dari pagi sampai zuhur terbagi menjadi dua sesi insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya wallahualam